Mitra Bisnis Pemerintah telah menerbitkan peraturan pertanahan yang baru lewat PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban tanah terlantar. Dengan aturan ini, pemerintah berwenang mengambil alih lahan-lahan yang secara sengaja dibiarkan menganggur atau tidak dimanfaatkan tanpa ganti rugi sepeser pun. Dunia usaha pun merasa keberatan dengan aturan ini. Bahkan ada yang akan mengajukan uji materi peraturan ini ke Mahkamah Agung karena dianggap berpotensi menghambat pengembangan dunia usaha. Karena bisa saja, lahan tersebut belum digunakan karena berbagai alasan. Seperti belum ada dana, belum waktunya dikembangkan, dan sebagainya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit, Kalimantan Tengah, Gunawan Lubis. Pak Lubis, bagaimana komentar Anda terhadap PP ini, Pak? Iya, bisa saja dengan picuman di atas kertas itu. Karena tanah-tanah terlantar yang disebut itu kan masih masih banyak perdebatan lebih bisa diperdebatkan itu. Tahu-tahu nanti secara fakta menurut negara tanah terlantar sudah, sudah dikuasai orang-orang tertentu juga kan? Ya artinya itu tidak tidak meluaknya kurang akan akan kurang efektiflah itu nanti itu. Tapi lahannya kan bisa diambil alih oleh negara tanpa ganti rugi, Pak yaitu dia jadi makanya yang utap paling awal itu saya kira memang ya mendefinisikan bersama lah apa tanah terlantar itu supaya nggak muncul persoalan-persoalan seperti nanti di belakang hari kalau tiba-tiba terburu-buru ini kan kayaknya mau solusi terhadap rencana moratorium ini kan tanah terlantar soal penertiban tanah terlantar ini jadi tidak mungkin tidak mungkin terakomodir di di situ rencana-rencana untuk jangka panjang itu nanti dari sisi pengusaha juga akan merasa terugitan itu nanti kira-kira. Pak PP itu bertujuan untuk mencegah investor menguasai tanah secara besar-besaran dengan maksud spekulasi harga, pak. Ya sejauh ya, kalau kalau itu memang itu sasarannya, saya pikir bagus-bagus ya saja. -bagus Cuman yang dari sisi kami sebagai pengusaha perkebunan kan yang yang namanya lahan terlantar itu itu kelihatan secara fakta terlantar, tapi sebetulnya ada juga yang menguasai itu yang, yang jadi persoalan, kan? Demikian Gunawan Lubis dan saya Rizal Andika.